Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallim wa sallim ala sayyidin Muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngapunten wajah lungset Ini baru nyampe tadi saya maghrib dari Jakarta Jadi di antara jenangan semua ini Yang paling jauh jalan saya Ya, yang yang paling jauh mungkin ya sah, saya, karena saya untuk hadir pengajian ini dari Jakarta ke Jogja Karta. bukan dari Surakarta ke Jogja Karta. malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau akan kasih judul ceramahnya Tim Sukses ya Tim Sukses begitu dengar kata Tim Sukses, langsung semua 9 Juli, ya kan 9 Juli ada apa, Bu? Hmm, salah Romalton 9 Juli ada Roma? Romalton Orang sekarang begitu 9 Juli, Pilpres 9 Juli, Pilpres Kalau saya, 9 Juli ada Roma? Romalton 9 Juli ada Puasa 9 Juli ada Solat Tarawih 9 Juli ada Buka Bersama Ini yang sekarang dilupakan orang dari suruh ke suruh, dari langgar ke langgar Dari mimbar ke mimbar Menjelang Ramadan, bukan Ramadan yang dibicarakan Tapi yang dibicarakan Tim sukses Pengin mensukseskan calon A pengin mensukseskan calon yang B Boleh saya nanya? Bapak Ibu sekalian boleh nanya? Kira-kira kedua calon presiden yang ada ini 9 Juli Pasti masih hidup atau belum tentu hidup? Ya, mugo-mugo panjang umur sehatlah fiat. Terus tim suksesnya pasti masih hidup atau belum tentu hidup? Belum tentu hidup. Insya Allah panjang umur. Lalu terus berjenguk dengan saya? Pasti masih hidup atau belum tentu hidup? Insya Allah panjang umur lah berarti yang paling penting kita pikirkan sekarang apa presidennya calon presidennya tim suksesnya atau atau kuburan kita mestinya kita nggak usah mikir nanti presidennya siapa karena jujur saja presidennya siapapun ya itu pasti jenengan cari duit sendiri sendiri Enggak mungkin kemudian saya indonesia dibayari, kasih gaji sama rata seluruh penduduk, tidak? Mung? Mungkin, makanya jangan gara-gara calon presiden satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, saling bermu. Suhan, Ngapunten, kadang kiai yang satu dengan kiai yang lain bermu. Suhan, kadang ustadz yang satu dengan ustadz yang lain bermu. Suhan, kadang majelis taklim satu dengan majlis taklim yang lain, saing-saing ngan jagukkan calon oh, oh, presiden lebih baik jagukkan ya, saya ya, ya, ya. yang akan jadi presiden tahun 3000 masehi insyaallah umurnya poyo tekan begini judulnya tim sukses ini saya ambil judul ini karena saya sedih lihat pergulakan politik di negeri ini yang yang gak sehat ya bu ya satu dengan yang lain ini tim-tim suksesnya dan berserta tim sukses itu ada yang resmi, ada yang gak resmi. Nah yang gak resmi, gak resmi ini kan satu dengan yang lain berusaha memenangkan calonnya dengan cara-cara ada yang positif, ada yang negatif. Nah saya mau ngajak jenengan saya untuk mikir satu hal yang jauh lebih penting. Boleh saya nanya, Ramadan tahun lalu jenengan dapat malam Al-Qadar atau belum? Pak, tahun lalu dapat malam al qadar atau belum? Insya Allah, <laughs> itu tuh jawaban penuh harap bagus itu kan? <laughs> Insya Allah ya kan? Mogok-mogok gitu kan? Ya, yeah. semoga saja. Di sini ada yang pernah jadi temanten? Loh, kalau yang depan-depan saya ini anak-anak kampus ini belum. Bapak Ibu pernah jadi temanten pernah? Pernah kan? Ya. Tahu tidak rosonya mantan anyar Rosonya jadi mantan baru tahu kan ya Karena pernah jadi teman Temanten Jadi rosonya itu ah? ada Nah kalau dapat malam al-kodar Itu juga rosonya ah? ada Lanjutnya kan sudah pernah ngerasakan belum Rosonya malam al-kodar Sudah pernah ngerasakan belum Insyaallah Ya mogo-mogo Cuman kalau jujur mengakui kita belum merasakan ah? merasakan kan begitu berarti kemungkinan besar dapat itu kita belum ya moga-moga insyaallah minnal kauttin masuk kelompoknya orang yang dapat dlalah kok tetangga kita dapat kita pas main ke rumahnya ya kita kumanan gitu kan misal pas di masjid kita imamnya dapat ya kita makmumnya insyaallah juga dapat tapi kalau kita dapat betul sendiri itu kok koyok koyone kok yurung urung ya. kelihat-kelihatannya kok be belum nah tahun ini bulan Ramadan nanti ada malam al al-Qadar. Tapi kita kok nganggapnya malam al-Qadar itu biasa atau luar biasa? Bapak tolong ini pertanyaan saya dijawab kelihatannya sepele. Tapi ini saya nanya gini enggak sembarangan karena hasil perenungan. Merenung lama saya ini. Lailatul Qadar itu buat kita, buat kita umat Islam itu penting atau biasa? penting. Nah kalau buat bapak ibu, kalau umat Islam penting. Tapi kalau buat penjelengan, la ilahul penting atau nggak penting? Penting. Biasa atau luar biasa? Pengen dapat atau tidak? Uh, pengin. Pengen, pengen dapat penting luar biasa. Oke, okay. saya akan mengatakan, tapi penjelengan jangan marah ya. Selama ini kita belum menganggap Al-Qadar itu penting Belum menganggap lailatul Qadar itu luar biasa Bib jangan asal ngomong, Ustadz jangan asal ngomong, Kiai jangan asal ngomong Buktinya mana? Karena kalau asmuni muni, asal mu, muni Semua harus ada bu, bukti Buktinya begini Ibu pernah mantu anak? Mantukin anak? Mantu putu? Ada sudah mantu putu, ada mantu ponakan, iya, mantu nak dulur, ini macam-macam nih. Orang kalau mau nikahkan anaknya, keponakannya, cucunya, itu ujuk-ujuk langsung nikah atau ada persiapan-persiapan? Ada rapatnya enggak? Ada rapat apa itu? Namanya begitulah gitu ya. Ya, ada rapatnya, rapatnya sekali atau berkali-kali kali kali untuk nentukan apa harinya apa betul kan tempatnya di mana yang nikahkan siapa kemudian nanti yang korek Al-Qurannya siapa khutbah nikahnya siapa saksinya siapa yang among tamu siapa suguhannya apa yang diundang jumlahnya berapa itu dirapatkan bahkan seragamnya Seragamnya itu kembaran Opo Ora, yang kembaran rapantes, terus kembarannya model Koyobi. Dirapatkan tidak? Dirapatkan. Cuma gara-gara apa itu? Nikahnya dua mempe mempeleh Itu penting, sunnah penting. Tapi kok rapatnya begitu banyak panjang ya? Persiapannya luar Biasa berarti kita nganggap nikah itu penting, pernikahan itu luar biasa. Makanya dibuat tim sukses pernikahan. Dinamakan panitia nikah. Betul? Pilihan presiden dianggap penting. Memang itu pan? penting untuk bangsa dan negara ini. Masing-masing calon punya tim sukses, biar calonnya nanti menang, maka tim sukses ker, kerja, dibuat tim sukses, bahkan dibuat tim sukses bukan di pusat, di daerah-daerah ada tim sukses Suksesnya setiap tim sukses pengin calonnya menang, makanya tim sukses buat strategi pemenangan calon presiden biar calon presidennya bisa menang. Betul, betul, betul, betul, betul. emang itu penting buat tim sukses, maka beliau-beliau buat strategi biar menang. Pertanyaan saya, Lailatul Koadar buat jenengan penting atau biasa? Sudah rapat? udah buat tim sukses pemenangan Lailatul Koadar belum. Belum. belum belum jadi penting penting sekali atau penting dua kali sangat Benting. penting sangat penting rapatnya jangankan rapat timnya sudah dibuat belum belum, belum terus kira-kira menentukan tanggalnya keluar kapan Telatul Qadar kiro-kiro kan 10 hari ter terakhir betul kan Oh yang yang ngasih perkiraan siapa Alhamdulillah udah dikasih tahu oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa 10 hari terakhir bahkan kanjeng Nabi itu udah memperkecil lagi enggak-enggak 10 hari yang ganjil yang kan ganjil itu yang paling utah-utama betul, betul. Ya, pertanyaan saya Udah persiapkan diri untuk 10 hari terakhir? Insya Allah lagi Ini jawaban gak ceto ini Ngapun ten bu <Sche work> <Tik> <tik> Ya, kalau jeningan udah persiapkan mesti ngomong gini, sudah, apa persiapannya 10 hari terakhir saya tidak akan keluar dari rumah mulai sekarang sudah saya belanja beras saya belanja macam-macam sudah saya taruh di dapur untuk persiapan hari raya tidak usah 10 hari terakhir keluar pakaian anak, pakaian suami, pakaian cucu beserta segala perlengkapannya sudah saya beli dari sekarang 10 hari terakhir tidak ada judulnya keluar dari rumah saya mau topo, broto, semedi, cari malam Al-Qadar itu namanya Sudah sih siap Betul? Betul? Betul? Apa yang betul pak? Berarti ini Sudah siap mendapatkan Al-Qadar atau belum? Kita-kita ini loh jujur dulu Sudah siap belum? Belum, baru P Pengen, terus yang kita inginkan itu Biasa atau luar Biasa luar biasa. Tapi kita menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa atau biasa. Biasa. Om sekarang 10 hari terakhirnya aja belum kita bunderi kok. Kalau mau nikah itu udah jauh hari tanggalnya dibun dibunderi. 10 hari terakhir kita itu mau sholat di mana? Belum direnca, direncanakan. Kira-kira mau khatam Al-Qur'an berapa kali? Ya belum mikir. Kok tegang semua kenapa, Bu? Ini yang saya sampaikan kenyataan atau apus-apusan kira-kira? Kenyataan ya. Karena saya belajar dari tim sukses nih loh. Saya itu yang gumbun. Masya Allah kampung-kampung di warung-warung ini orang semangat untuk calon presiden masing-masing. Seandainya semangatnya untuk malam al-Qodar seperti itu, ento al-Qodar kabeh gitu. <lipun> Tapi kenyataannya tidak seperti seperti itu. Nah, malam hari ini saya membahas itu persiapan menjadi orang yang dapat malam al-Qodar. Maka kita sebab tim sukses. Guys, kita berjuang sendiri, harus bareng-bareng barang-barang kenapa? karena bapak ibu saya kita hidup di sebuah keluar, keluarga kita bukan sendiri yang belum nikah kan ya punya orang tua kan begitu ya yang ngekos kan juga punya teman satu satu kos kita tinggal di satu lingkungan masyarakat kita bukan hidup sendiri sendiri kalau kita enggak buat tim sukses Lela Tulkodar ya susah dapatnya Contoh, jenengan udah bagus, ibadahnya bagus Tetapi kok tonggonek, dem-deman, nah kira-kira bagaimana? Susah kan? Susah, kan harus ada satu lingkungan yang ba bagus Jenengan udah bagus, tapi anak jenengan nanti keluar pakai rock mini, terus bagaimana? Apakah bisa dapat malam Alkodar kita ya? Makanya ada ada perjanjian dulu dalam satu keluarga selama bulan suci Ramadhan eto eto tutupan awakmu eto eto engang gusil gusil suci Ramadhan eto eto rokmu dahwano eto eto selama bulan suci Roma Ramadhan suami suami ngomong sama istri bu selama bulan suci Ramadhan eto eto nurut engkau berRamadhan bedalom negaramu. Sekarang nurut nuruto dulu, etok-etok ini Karena bulan suci Ramadhan Biasanya kita ribut bertikah Bulan suci Ramadhan, yo eto, etok-etok rukun Ini harus ada kesepakatan Semangat pengen nyambut Bulan suci Ramadhan Pengen dapat malam Al-Qadar al Nah, untuk dapat malam Al-Qadar Ada beberapa syarat Ini akan saya sampaikan Saya malam ini bisanya cuma sampai jam 9 Gak bisa lebih Kenapa? Soalnya saya ada jadwal Di Magelang Insyaallah di Magelang jam berapa yang enggak ngerti saya. Sekira-kira jam 10 gitu ya. Kira-kira. -ki, kira. Kan Jogja Magelang dekat toh Bu? Berapa? 5 menit sampai. Sampai ya? Sampai insyaallah 5 menitnya sampai. Naik pesawat maksudnya. Terus terjun pakai parasut, jup gitu ya. Sampai. Ya, nyampe. Tapi insyaallah enggak tahu. Saya kadang udah megang mic nih lupa waktu nih. Ini kalau bulannya nanti jam setengah sepuluh saya baru mandek ya. Nanti yang Jogja kalau Magelang nyalahkan saya. Saya katakan salahkan Pak Agus dan kawan-kawan. <laughs> saya dibajak gitu kan ya. Malam Jumat kan minta saya tiap malam Jumat kan mesti ke Jogja Insyaallah ya. Sebulan sekali. Nah saya nyari yang pas itu kapan. Nah pas kemudian ada ke Magelang sekalian. Biasa orang Magelang kalau ceramah malam-malam kok. Saya itu pernah datang pengajian awal-awal, ternyata itu jam setengah satu baru disuruh ceramah saya. Saya langsung doa Bismika Allahumma ahyah, Bismika Amud. <laughs> itu saya buka ceramah dengan doa mau tidur itu. Yang hadir jawab Allahamdulillahiladhi ahyana. Ternyata sudah tidur semua, sekarang baru ba, baru bangun setengah satu baru naik mimbar. Ternyata semangatnya luar luar biasa syarat untuk mendapatkan malam al-qadar. Kenapa saya katakan ini penting dibahas? Karena bertahun-tahun kita itu lewat Ramadan tapi enggak mikir Al-Qadar. Ini nyata, boleh nanti tanya di masyarakat. Kurang, kurang nyari malam Al-Qadar. -Al Ulama dulu ditanya, "Kapan persiapan mau mau mendapatkan malam Al-Qadar?" Jawabannya, "Saya kami mempersiapkan perolehan malam Al-Qadar sejak tanggal 1 Syawal." Satu sawal itu berarti kapan? Malam bodoh Loh kan Ramadannya baru selesai Nah itu Ramadan selesai Langsung persiapan mendapatkan malam Al-Qadar Untuk Ramadan tahun berikutnya Itu orang-orang yang selesai dulu ya, Makanya ya dapat lah kita Ramadan kurang berapa hari Belas gak punya persiapan Setelah di dalam Ramadan juga gak ada persiapan 10 hari terakhir yo Belas gak siap siap Terus mengatakan insya Allah ento Insya Allah itu yaitu harapannya bagus, tapi kenyataannya Wallahu A'lam Ya kita harus cari dari sekarang persiapannya dari sekarang punya angen-angen, pengen dapat malam Al-Qadar ada syarat-syarat mutlak yang gampang, nomor satu yang pengen dapat malam Al-Qadar, sepanjang bulan suci Ramadan, tidak meninggalkan sholat isya berjamaah jadi misalnya subuhnya gak jamaah, duhurnya gak jamaah asarnya gak jamaah, gitu kan Maghribnya enggak jamaah, itu rugi, itu ru rugi. Tapi masih bisa dapat malam al, al qadar, asalkan isaknya selalu berjamaah. Ini syarat syarat mutlak. Jadi kalau isaknya enggak jamaah, itu ya susah dapat malam al, al qadar. Tapi kalau sudah isaknya jamaah terus, maka kemungkinan dapat malam al qadar terbuka luas. Nah makanya sayang sekali. Ada fenomena menarik dari ibu-ibu uh -huh. Itu sholat isyak sendiri di rumah Terus berangkat raweh ke masjid Ada enggak pak yang begitu pak? Ada kan? Wah kikito ee eh, isyak eh, wes telat Gitu kan ya Terus ter ter sholat isyak sendiri di rumah Enggak jamaah Kemudian berangkat raweh ke masjid Ini salah Lebih baik jeneng kan usah ke masjid ya kan? Sholat isyak berjamaah Di rumah Itu lebih utama Faham maksudnya enggak? Ya, daripada cuma ngejar trawehnya, tapi isyaknya jadi tidak berja, berjamaah. Apalagi kalau bisa isyaknya berjamaah di masjid, traweh berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Pokoknya jangan sampai gara-gara mengejar traweh, isyaknya ditinggalkan sholat sendirian. Jangan seperti itu. Trawehnya ketinggalan gak apa-apa. Aku itu kan masjid mau tinggal rong roka atrawahe yang aku jamaah karohan aku keselain wudhu'e. Kadang-kadang gitu. Wah, anak saya disuruh wudu susah, Bib. Diajak salat tuh berat. Nanti kalau saya nunggu anak saya, akhirnya tarawih saya itu i hilang. Ora usah tarawih, jamaah i Isya itu lebih utama. Lah kadang orang lupa. Jelas Ibu-ibu? Pernah diingatkan begini? Belum. Belum. Perus <laughs> sekarang dengar. Oh, yang bagus ya isaknya di masjid, trawehnya di masjid itu luar biasa. Tapi kalau isaknya nggak jamaah, terus traweh di masjid jamaah itu ruginya luar, luar biasa. Karena traweh itu kan bisa dilakukan sampai nanti menjelang adzan su, subuh. Nah kita punya waktu untuk cari jamaah isak, aja atau anaknya sudah sholat rapok, kan cenderung bukumuneh sholat. Ayo. Ibu yang jadi imam. Ibunya jadi imam gak enak. Soalnya anaknya laki-laki. Ya masuk anak laki-laki jadi ma'um kan gak mungkin. Yang ma'um imamnya harus anak laki-laki. Anaknya udah sholat. Yes nak, kamu jadi imam. Kamu jadi imam. Loh tadi saya udah sholat bu. Tidak jadi masalah. Orang yang sudah sholat, terus sholat lagi jadi imam. Itu bu, boleh. Itu terjadi pada sahabat di zaman Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wa sahabihi wa sallam. Sholatnya namanya sholat sedekah. Sedekah kepada yang belum sholat jama jamaah Apalagi kalau tadi dia sholat sendiri Dengan begitu dia dapat fadilah jama jamaah Berkat menemani ibunya Atau buliknya Atau siapapun lah Yang bisa sholat berjamaah bersama dirinya Nomor satu itu Nomor dua Nah ini yang paling gampang Saya yakin ibu-ibu pinter ini Tidak menyimpan dendam Dan permusuhan Kepada siapapun saya ibu ibu Insya Allahnya semakin melemah <laughs> Yang dapat malam Al-Qadar Syarat mutlak Hatinya tidak ada permusuhan Tidak ada dendam kepada Siapapun Jadi kedua Apa namanya Ini Pecinta calon presiden yang ada ini Kalau sampai saling bermusuhan Bisa dipastikan tidak mungkin dapat malam al al qodar Jadi kalau pengen dapat malam al qodar Jenengan yang dukung calon A Ya, mesti harus senang sama pendukung calon B Pendukung calon B, harus senang pada pendukung calon A Tidak boleh ada permusuhan Begitu bukan dengan calon-calon presiden ya Satu dengan lain tidak boleh saling memusuhi Kalau pengen dapat malam al al qodar Mana yang lebih penting? Jadi presiden atau dapat malam al qodar Bagi muslim Yang paling penting dapat malam al al qodar Betul. Nah, Ibu-ibu sekarang saya mau nanya, mana yang lebih penting? Bapak atau malam Al-Qadar? Semuanya penting. Semuanya penting. Untuk mendapatkan malam Al-Qadar, Ibu tidak boleh, Bapak tidak boleh memusuhi dan membenci orang lain. Betul? Nah, kalau benci orang lain, musuhi orang lain enggak boleh. Kalau benci istri boleh enggak? Enggak boleh. Benci suami boleh enggak? Enggak boleh, makanya peluang bapak-bapak kalau mau menikah lagi bulan suci Ramadan. Aman, Pak. Kenapa? Para istri dilarang punya kebencian dan dendam kepada siapapun, apalagi kepada para su suami. Begitu ibu-ibu. Pilih mana? Pilih mana dapat malam al-Qadar atau tidak? Baru saya tes dengan hal yang begini aja udah berubah toh, Pak? Sengaja saya ngetes dengan begini. Maksudnya apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, insyaallah yang enggak begitu ya, Pak ya. Insyaallah enggak begitu, tapi apapun yang terjadi hati harus siap tidak membenci, tidak memusuhi orang lain. Apalagi ketika suami begitu misalnya, ibu langsung katakan, "Enggak jadi masalah. Nanti saja urusannya setelah hari raya." <laughs> gitu loh, Bu, pintar dikit gitu loh ya gak jadi masalah nanti saja urusannya setelah hari raya saya sekarang mau cari malam al qadar sabar sabar jangan ada benci jangan ada amarah dalam hati alhamdulillah iki poso pak engko bar poso tak rampung nek sama juga bohong kalau begitu poe enggak boleh enggak boleh. boleh ada dendam enggak boleh ada permu permusuhan Jangan dikhianati orang ramadhan kok utang enggak bayar Udah ditunggu setahun kok utangnya gak? Tidak, tidak dibayar, padahal sudah dijanjikan. Bahkan orang kepercayaan melarikan uang kita. Gimana? Jangan dimusuhi. Kenapa? Al-Qadar lebih utama. Malam Al-Qadar ini lebih luar biasa. Tidak senilai dengan rasa permusuhan kita. Ketimbang anjel rentok opo-opo, ilang no anjel mu'intok laylatul Qadar. Bisa dipahami? Gampang atau susah? Bapak-bapak mohon maaf ini gampang atau susah ini Ini kalau disosialisasikan Di setiap RW Setiap kecamatan, setiap kelurahan Indonesia damai atau enggak damai Kalau oh, mayoritas kan umat es is, Esram, tinggal kasih tahu, Pengen alkodar qadar rapor awakmu Pengen, orang yang tuanya be aku Kan begitu, enggak boleh ada permu Permusuhan, sehingga masa Ramadan Memang dituntut hati umat Islam Itu satu dengan yang lain, saling mencintai Saling menyayangi Makanya orang Jawa, kalau di Solo ada Di Jogja ada tidak kira-kira ya Punya budaya namanya padusan Jogja ada ya Ada kan padusan Padusan itu baik, cuma perlu diluruskan yang salah Padusan itu kan artinya Mandi sebelum Puasa, gitu kan Biasanya akhir itu kan, terus mandi Biur, biur, biur cuman ada aturannya, mandi jangan bareng-bareng buka aurot di satu tempat terus adus bareng, bahkan dus-dusan itu namanya bukan padusan, tapi ngeregeti ah. awak, yang dimaksud padusan sama orang dulu, mau masuk bulan suci Ramadan, dulu kan mungkin ada orang tuh yang mandinya tiga hari sekali, ada yang seminggu sekali. Loh, masuk akal karena kadang tempatnya itu susah air, ya kan? Kadang pekerja berat, males mau mandi itu jadi sisanlah tolong dinoneh. Nah, mau masuk bulan suci Ramadan, resikno awakmu yang bersih, yang wangi, yang harum. Kenapa? Ta'dhiman li Ramadan, demi mengagungkan bulan suci Ramadan. Jadi masuk Ramadan badannya se seger, itu arti yang pertama. Arti yang kedua, sanepan. Orang jatuh suka sanepan. Padusan, maksudnya bersihkan ha Hati, hatinya jangan ada iri, jangan ada deng, dengki, jangan ada permusuhan Kapan itu? Sebelum masuk bulan suci, Ramadan Sehingga Ramadan tidak ada permusuhan dengan siapapun Cuman harus diawasi loh ya Anak muda ini kadang ambil istilah padusan, terus ngejak ia ya, ngidus bareng Ngawur ini, bersama-sama bahkan itu ada apa? Yuk kita pariwisata padusan, nyewa mobil, sak rombongan, nengkalin, jegur bareng nih buka aurat itu dosanya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada yang menarik. Sebelum Ramadan suruh saling minta maaf. Tapi saya sering ketemu orang ngomong gini. Gini aja, minta maafnya nanti kalau pas hari raya. Ada enggak yang ngomong gitu? Ada toh? Lah. Enggolah, golak bodoh ketemu tak jalo maafian ya. bodoh wae. Ada ndak yang begitu? nah ya kalau sampai bodoh nah kalau gak sampai nah kalau berangkat dulu terus gimana? ya kalau sampai bado. kalau gak sampai berangkat dulu terus bagaimana susah kan kalau toh sampai dia punya sif sifat gak mau minta maaf atau tidak mau memaafkan berarti hatinya ada permu permusuhan itu menghalangi dia dari dapat malam al al kodar rugi atau gak rugi rugi poso bodo poso ini orang itu apa opo udah sama-sama lapernya sama-sama hausnya sama-sama solatnya -sama misalnya ya, ya. tapi kok nggak sampai dapat malam al qadar kan rugi ngelak kenapa nggak dapat malam al qadar? Bung solatnya bagus, ngajinya bagus, dzikirnya bagus, kenapa nggak dapat hati nih sengelek? Hatinya jelek. Islam itu bukan cuma duhir, tapi pak batin, tuh harus bagus hatinya juga harus bagus tidak boleh ada permusuhan dengan siapapun harus memaafkan bab ngerasani harus hilang ngelek-ngelek harus hilang makanya jangan ikut-ikut ini ya tim sukses-tim sukses yang satu dengan lain saling menjelek, jelekan nanti dosoni akeh. Okay. lah itu, namanya black apa? black campaigns saya gak bisa bahasa inggris Ya, ya, mau itu kampanye negatif, mau kampanye hitam, Tantang, lebih baik kita bagus-baguskan aja kedua-duanya. Itu lebih utah, utama. <tuk> awakmu ne filosofo, iki wah pek. Lah awakmu iki wah gitu kan? Jangan menjelek-jelekan. Karena itu bagian dari penyakit hati yang akan menyebabkan Ramadan kita kelam nanti. Ya. Ya, ya, ya, yang jadi presiden, jadi presiden kita nanti Ramadan hatinya kok, kok, kok, kok kotor kok, karena kok, banyak dosa lah coba kalau jelengan jelek-jelekkan Pak Jokowi atau jelek-jelekkan Pak Prabowo, minta maafnya bagaimana nanya saya, coba jangan mau marani marania, kemana marani, lo muter terus kok ya saya mau ketemu minta maaf Lu pas ketemu Pak, Pak Yorakrumu gimana mau minta maafnya belum tentu juga di maaf dimaafkan kan repot lebih baik kita nyantai saja sah, tonton kalau yang baik ambil yang jelek tinggal kan nanti 9 Juli masuk bilik suara coblos pilihan sesuai dengan hati Anda masing-masing yang jelas jangan mau disuruh-suruh orang lain emangnya jenengan kambing saya kambing yang mudah dituntun kita manusia merdeka pilihanku aku yang milih Kapan milihnya nanti sembilan juli gak usah dibahas sekarang Kenapa yang walu juli mati terus bi nanti aja sembilan juli dibilih suara masuk bismillah minta petunjuk kepada Allah dicoblos pilihan masing-masing jangan jadi golput dah itu saya saran saya di pengajian jangan ada yang jadi gol golput kenapa kesian rakyat kalau jadi golput dana pemilu cukup besar sehingga nanti pemilunya bisa berapa kali nanti kalau ada golputnya banyak lah yang bayari pemilu siapa yang jenengan sama saya kita-kita ini yang bayari pemilu makanya suka gak suka pilihan salah siji gitu lah Ya suka enggak suka pilihan salah siji biar tidak ada gol put sehingga gol putnya kecil pemilunya lan, lancar. Nah itulah tugas ulama mensukseskan pemilu. Aja oh, milih-milih salah siji gawe bingung umat. Umatnya kan bingung nanti kalau begitu ya. Ini gimana nih ulama-nya? Kok enggak bisa jadi panu? panutan? Cukup jelas? Ting tong jam berapa? Saya ini belum ceramah kalau gak lihat jam kan repot setengah sembilan lewat enam menit, tenang, masih banyak waktu, dua puluh empat menit, kita akan jadikan waktu ini molor, panjang coba, saya kemarin dulu tuh pergi ceramah ke Malang, gak sampai Malang udah disuruh pulang sama panitia bener belum sampai Malang sama panitia udah habib pulang saja ke Solo padahal Malang udah di depan pin, pintu, karena panitianya salah ancer-anceri jadi panitia itu ngancir-nganciri saya bukan jalan terdekat, tapi jalan terjauh jauh, jauh. Ya, saya punya jalan terdekat tapi disuruh jalan yang terjauh saya nurut panitia udah dekat kata panitia, habib dari lokasi yang tadi saya sebutkan, itu masih 3 jam setengah lah kok lagi ngomong saya kia, <laughs> Ya, dari kota batu masih 3 jam setengah lah kok baru ngomong sekarang kalau jalan saya lewat bitar kan lebih dekat karena kamu bilang suruh batu, ya saya nu nurut ini sampai batu masih 3 jam setengah loh. Saya mau naik mimbar jam jam berapa? Ya udah Habib pulang aja ke Solo. Itu di depan mata. Tapi ada aneh. Ini kisah aneh tapi nyata. Saya tuh dari Solo Mas Agus begitu kan ada kita makan ya jam 3 tepat saya berangkat dari Solo ke Tawangmangu seumur hidup saya. Paling cepat itu setengah jam naik motor. Kebut, motor balap ya. Kebut setengah jam Solo Tawangmangu paling lama nyante nyante pol naik mobil paling lama 1 jam. Kemarin saya kurang lebih 10 hari yang lalu ya atau minggu yang lalu naik mobil dari Solo ke Tawangmangu 2 jam. Padahal kecepatannya 80 180 100, 100 jalannya sepi. Jalannya sepi. Jalan mobilnya enggak berhenti kok 2 jam. Itu sadarnya saya baru nyampe di daerah Nganjo itu baru sa sadar. Kok bisa gini piye gitu ya? Kok bisa dua jam baru nyampe Tawangmangu Ternyata jalan itu ada yang dilipet, ada yang diolor. -oh. Oh Jadi kalau bumi itu dalam hadis disebutkan bisa dilipet, berarti bumi juga bisa diolor. -oh. Oh Makanya saya minta waktu 24 menit ini diolor. -oh. 24 menit tapi krosonya sengsui sui jangan yang krosonya cepat karena biasanya saya kalau ceramah 2 jam krosonya cepat saya pengen malam ini 10 menit krosonya suwi sekali setuju bu? loh tidak? monggo bu, iya. saya lanjutkan ya. sampai di mana tadi? ini ingatnya molor ini ya. silahkan. jadi Menjelang Ramadan ini kita harus siap-siap. Artinya dibersihkan, tidak boleh ada permusuhan dengan siap siapapun. Itu syarat mut mutlak. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Ini kan sepele. Sepelenya luar biasa. Suami istri biasanya minta maafnya kapan? Hari raya toh. Betul enggak tuh? biasa minta maafnya hari raya makanya saya katakan buat tim sukses lalatul kodar jangan minta maafnya hari raya hari raya nanti lagi tapi sebelum hari raya do maaf maafan toh mas ya kan gitu tolong maafkan saya mas ya jujur mas dosoko akeh ayo bu jujur banyak enggak dosa jenengan sama suami banyak enggak sudah ngaku loh pak ngaku banyak dosanya nah kalau suami kira-kira dosanya lebih banyak atau sama Luar biasa Ngaku juga Lupa nanti Tapi saya kasih saran ya Jangan jujur-jujuran Jadi jenengan tuh nanti ngaku aja sama suami Banyak dosa, suami ngaku banyak sa Salah, saling memaafkan Tapi jangan sebutkan salahnya Karena kalau disebutkan salahnya Bisa memancing amarah ya Ada kisah nyata di Solo Bukan di Jogja, di Solo Dua orang laki-laki bermusuhan Dua orang laki-laki Bermusuhan Kemudian akur, jadi jadi baik, jadi teman baik. Nah, yang satu ini masih ganjil di hatinya, ada rasa bersalah. Suatu hari akhirnya dia minta maaf sama sama sahabatnya ni ya, sudah akur kan? Minta maaf, mas, saya mau minta maaf. Ustol, salahmu tak maaf ki, tidak mas. Saya kalau enggak ngomong enggak mantap. Kalau saya enggak ngomong enggak, enggak mantap. Orasah bohong ni, tidak saya harus harus ngomong ini akhirnya ngomong salahnya, gak lah apa, apa? ini salah apa gini loh mas, saya itu dulu dulu loh mas, dulu waktu saya masih musuh-musuhan sama kamu dulu, saya itu batin kapan awakmu mati, bujumu minta rabi kapan awakmu mati, bujumu harap tak rabi, bian nge-nge orang eneng, bian nge-nge mesti yono padu meneh lah akhirnya musuhan lah lagi Makanya kalau mau mau minta maaf tuh diukur seini kalau disampaikan salahnya kira-kira nambah Nesu apa dima dimaafkan cukup ngomong Mas apapun salahku tolong dimaafkan ya jangan pernah jatuh cinta sama orang lain itu oh, jangan ngomong tambah jujur Mas apapun dia ya, ya, ya. kemarin saya kok tertarik sama Habib novel ya jangan ngomong. Bahaya kalau mau begitu bisa airnya berkelah, berkelai. Simpen itu dihati, istighfar, minta maaf pada swa. suami, maafkan semua salah saya sebagai istri saya ngaku banyak sah, salah suami begitu, masya Allah. Anak kepada orang tua seperti itu, masuk ramadan tuh hati udah adem ayem lego sehingga jadi semangat yang luar, luar biasa. Itu namanya bangun mental di dalam keluarga. Nomor satu itu. Kemudian pertanyaan, ramadan kan disuruh nambah ibadah. Betul? betul, betul, betul, betul. Ya, sudah ada rencana yang mau ditambah apa ini? Buko. Bo, bo, bo. <laughs> itu langsung mesti itu. Rencana mau ditambah bu? Buko. Kalau bulan Ramadan itu Pak Ibu-Ibu mendadak jadi pintar masak semua. Menu-menu rahasia yang enggak pernah keluar, akhirnya Ramadan kelu? keluar. Betul bu? Dan selama ini kalau enggak dikeluarkan kenapa? Allah Pak Anies kayak tahu tempe senang. Oh. Bebe-bebe. Ya, ini kalau Ramadhan lomba-lomba makan macam-macam, dapat -macam, apa apa boleh bagus ya. ya, ya yang penting yang ya, makan ya, tidak ya, berlebih-lebihan. Ya, ya, ya, jadi dengan macam-macam itu -macam boleh, nggak jadi masa masalah. yang jadi masalah kalau tiga piring dimakan bareng lah itu repot. Satu piring rampung, dua piring, tiga piring lah itu yang tidak bu, boleh. Kalau makannya macam-macam boleh. Kok ada ikan laut di sini? Oh satenya satu tusuk, ya ikan lautnya secuil. Oh tempenya kok separuh, tahunya seperapat ini dimakan semua gak jadi masalah yang penting sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk mie. minum itu boleh tapi kalau hitung-hitung nambah amal coba saya mau nyarankan boleh gak? boleh ya? Amalkan ada yang pokok, ada yang yang gak pokok yang pokok contohnya sholat, itu kan amal yang po, pokok, baca Al-Quran yang murni-murni amal, itu amal yang pokok Ngaji kita coba ditambah di Ramadan Kira-kira bisa Nambah berapa banyak Bu Ibu Kira-kira Ramadan Dengan khatam lima kali bisa enggak Kalau bapak kan sibuk kerja ya pak ya Kalau ibu kan lebih banyak nganggur to? Lo malah banyak pekerjaan Maksud saya begini kalau satu bulan Ramadan khatam lima kali, itu berarti banyak atau dikit? Dikit. Imam Syafi'i satu hari khatamnya dua kali. Itu pun di dalam sholat, satu bulan khatamnya enam puluh kali. Seorang ulama namanya Habib Ali Al-Habsyi, seratus tahun yang lalu. Sholat rawehnya... 20 rokaat itu setiap 20 rokaat khatam 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam Al-Quran al dalam sholatara traweh. Coba jangankan bisa bayangkan, kalau 1 bulan kita khatam 5 kali, dibilang banyak. Orang dulu mengatakan, penglimo kok akeh, ku yodi? Tidik. Tapi kalau orang sekarang kita ngomong 1 bulan khatam 5 kali, banyaknya luar biasa. Coba saya perhati 5 kali ya. 5 kali khatam. Al-Qur'an itu ada 30 juz. Kalau kita pakai Qur'an yang yang Qur'an pojok itu 10 lembar satu juz. 10 lembar satu juz. Berarti kalau 30 juz berapa lembar? Satu juznya 10 lembar. 30 juz berapa lembar? 300 lembar. Oke. Okay. Sekarang kalau kita mau mau khatam Al-Qur'an dalam 1 bulan khatam 5 kali. Satu bulan khatam lima Lima kali Satu bulan ada tiga puluh ha Tiga puluh hari Tiga puluh bagi lima berapa Enam Berarti enam hari sekali Khatam Betul Enam hari sekali khatam Kalau enam hari sekali khatam Al-Quran ada tiga puluh jus Tiga puluh jus bagi enam Berarti satu hari berapa jus Lima Satu hari lima Lima jus Kalau lima jus dikalikan sepul lembar Berarti satu hari berapa lembar Lima puluh Lembar satu hari 50 lembar Kalau dibagi dalam waktu 24 jam Satu jam berapa lembar? Satu jam kurang lebih dua Dua lembar Nah kalau jenengan mau ngaji satu jam Nyempetkan dua lembar Itu dalam satu bulan bisa hatam lima Jus Satu jam dua lembar itu banyak atau dikit? Dikit Berapa menit kamu baca dua lembar? Dua menit insya Allah Tiga menit seloh? Seanggap lima menit satu jam itu 60 menit, diambil 5 menit kira-kira itu banyak atau dikit? dikit, kalau kita mau ambil 5 menit dalam satu jam, dalam waktu 30 hari, khatamnya 5 kali, 6 hari sekali kita khatam Al-Quran sebetulnya, itu kan mudah lah, kenapa kok gak bisa soalnya, tidak ada perencanaan beb, ya masuk, benjam terus mandek 5 menit ngaji, udah, udah mikir jangan mikir gitu Ya, mesti masuk jam ngaji, terus turunnya kapan gitu kan, ya, terus masuk tengah-tengah masak mendek tak ngaji sih, gitu kan ya, Yo ya, saya mikir, ya gak usah tiap jam ngaji, kalau dalam satu jam butuh waktu, lima menit, jenengan tinggal ambil nanti, kalau dalam satu jam tadi butuh berapa, dua lem, lembar, yang jenengan tinggal ambil lima jam sekali, lima kali dua berarti sepuluh, lembar berarti setiap lima jam mandek digunakan untuk ngaji satu, juz ya insyaallah satu hari haram lima juz. Kalau kabupaten ya enggak usah lima jam dalam waktu dua jam dua kali dua lembar berarti dua jam sekali ngaji empat lembar and tank luar biasa. Kalau memang kita mau yang jadi masalah kita kurang mikir, betul? No, akhirat tidak dipikir, tapi kalau hitungan duit yang dodol pisang goreng ke sedino sak pisang ke laku saya yang dodol sepuluh berarti sepuluh sepuluh yang dodol seket berarti seket yang dodol seket berarti sak yuto setengah untung ekwi satu per persen berarti modal itu seket untungnya setengah atau seket eh wu masya allah langet jual seket gini yang digampang titip ke uang limo limo butuh uang sepul. sepuluh kulek uang sepuluh kue gam gampang sa warung titip limo mosok ya ora lah laku kebangetan rezekiku yang nanti ora laku semangat itu jual pisang goreng betul pikirnya bisa nih al pisang al gorengu bisa tapi kalau Al-Quran, buatan dibikir Perencana yang kurang, lah Ramadan ini yo kita mikir Beb, berat, Beb Makanya biar enggak berat, buatlah kelompok Tadarus, baca Al-Quran Bareng, bareng Karena Tadarus Al-Quran itu nanti nilai Pahala khatamannya, pahala bersama Tiap orang dapat utuh satu sah? Satu Bapak, Ibu Saya mau nanya, tolong dijawab jujur Selama ini di masjid-masjid umat Islam Ada Tadarus atau jarang ada Tadarus? Ada, ada kapan apa, apa, apa, apa, apa. Nah, itu loh tuh, tuh, tuh. yang saya maksud kalau nanti saya jadi presiden RI tuh, tuh. saya akan perintahkan semua masjid wajib ada Tadarus Al-Qurannya setiap hari lah kok Tadarus Al-Qur'an di masjid adanya cuman bulan suci Ramadhan kalau gak Ramadhan yang Tadarus cuman imamnya sendiri kan yo kebangetan makmumnya mestinya Tadarus itu adanya tiap hari, kalau Ramadan ditambah jumlahnya, ditambah jusnya, waktunya ditambah sehingga hatamnya lebih banyak, le like ini lor, masjid saja boleh ngaji, mau Tadarus di masjid susahnya luar biasa, baru ketemu di bulan suci, Ramadan itu pun kalau ada jelas? lihat jam dulu diolor kurang 10 menit Sabar, sabar. Ini baru baru amal pertama kok, ya. Sabar. Diolor. Boleh nanya lagi? Apa? Apa saja boleh? Betul Pak, saya boleh nanya apapun? Nanya apapun, boleh? Bapak, Ibu, kita tahu di Indonesia ini ada dua jenis traweh. Ada yang traweh 8 rakaat, ada 20 rakaat. Dalam pandangan saya, semua itu benar. Yang gak benar, yang gak sholat. Gitu kan? Yang gak benar, yang gak sholat. Nah, sekarang misalkan jenengan pergi ke Mekah, jenengan mau mau banyak solat atau cuma teraweh, toh. Kalau terawehnya udah rampung, tetap mau solat atau mandek. Tetap mau sol, Makanya di Mekah itu selain solat teraweh masih ada kiamul lel. Selesai teraweh masih ada kiamul lel. Di Madinah juga begitu. Sekarang mau nanya, di Mekah belum bisa. Kita belum bisa ke Mekah. Di Jogja mau latihan atau tidak? Lah kita ini kadang aneh. Jadi kita engko yang nang Mekah aku akeh salat. Tapi nenyok cocok ora tau salat terus arep nang Mekah akeh salat ki ngapusi jenenge. Jadi tunjukkan kesungguhan kita dulu. Saya nanti kalau ke Mekah saya mau salat banyak. Sekarang saya di Jogja mau salat sebanyakmu mungkin. Berapa rakaat? 20 k kasedian 100 rakaat kok bisa Ya anggap jenengan misalnya Yang menganut 8 rokaat raweh kan 8 rokaat rawehnya Yang 92 sholat malam Ini kan luar biasa Ada yang mau nyontoh begitu? Boleh saya cerita dikit Pelajar Indonesia yang belajar di Yaman sana Di sebuah provinsi namanya Hadromut Itu satu malam sholat rawehnya 100 rokaat Subhanallah Kok bisa? Bisa Soalnya masjid di sana itu kompak Kompak bagaimana? Misal kalau kita bilang Per kecamatan gitu ya Kecamatan sini ada satu masjid utama Kecamatan sini ada masjid jameknya Kecamatan ini ada masjid jameknya Nah itu bisa kompak Masjid yang sana itu Masjid yang sholat rawehnya paling cepat mulainya Adhan isya, sholat isya langsung terah Raweh Kecamatan yang satunya Itu sholat rawehnya ngantani rampungnya kono Sana selesai, baru itu sholat isyaq, sholat ra? Terawaih. Terus begitu, ada lima masjid utama yang sholat rawainya itu sambung, menyambung. Lagi yang terakhir sendiri, itu sholat rawainya rampungnya setengah jam sebelum adhan subuh sholat terawahnya setengah jam, dan dan subuh. subuh, nah itu tidak sedikit pelajar Indonesia yang mampu sholat terawahnya ikut dari masjid yang pertama nyambung sampai masjid yang terakhir, kemudian ikut sahur bersama di masjid itu, sholat subuh, likir, wirid, pulangnya baru waktu zuha, tiap hari begitu. Itu biasa atau luar biasa? Kalau udah lihat begitu, kita anggap sholat kita ini biasa atau sangat welek. Kadang kita itu, kadang ya, ikut 8 rokaat, sudah luar, biasa. Ikut 20 rokaat, sudah luar, biasa. Kadang tidak terawih, sudah luar, biasa. Aku terawih, ora. Tapi alhamdulillah saya kini mengingat aku. Biar saya tidak tahu sholat. Saya kini sholat wajib, tak lakoni. Ini ya. sudah merasa luar, biasa. Wah, dulu itu saya tidak pernah sholat jamaah. Sekarang mending loh saya. Sejak dengar ceramahnya, Habib novel itu saya kalau orang matur, jamaah terus. Isyak itu. itu. Berangkat ke masjid untuk salat Isya, tarawih boleh aku ning mampir warung bakso. Wah, ini modus begini banyak ini. Berangkat ke masjid ikut salat Isya berjamaah, waktu tarawih meluyur keluar makan bak, bakso. Kalau Bapak Ibu saya yakin tidak, yang muda-muda ini tersangka utama ini kaum-kaum muda ini tersangka utama karena pemandangan begitu banyak sekali di luar mas masjid, yang di masjid, sholat nih yang di luar, makan pak bakso, makan mito pra dan lain sebagainya, ya pakainya putih-putih atau biru-biru atau kuning-kuning pokoknya pake yang takwa pakai baju, pakai koko gitu ya, pakai kopiah kenapa? tanya, udah satu, udah apa? isya ya isya ini, wah ada lagi yang saya kalau di rumah itu terawah kan 20 rokaat saya ngimami baca Al-Quran hari ke-17, malam 17 hatam jadi satu kali sholat tuh bisa bisa jadi dua dua juz kadang dua juz perapat, ya. kadang cuma setengah juz nah kalau hari ini saya setengah juz, besoknya jadi empat juz ya kalau badannya kurang fit, betul gitu kan juznya kurang, pas fit, juznya enam nambah, saya lihat teman-teman saya tuh kok ketok eh rata orang tau kesel ya kok gak pernah kesel teman saya akhirnya saya tahu rahasianya, kenapa? Jadi saya sholat misalnya, Allahu akbar. Rokat pertama kan, panjang bacaannya kan Panjang sekali gitu Begitu saya mau ruko, saya mau ruko, baru bangun Shhh, akbar. Pakai <laughs> tunggalnya kalau begitu Kalau begitu ya banyak yang mampu Karena biasanya saya rokat kedua, saya buat rokat kedua tuh cuma 2 3 ayat Saya sengaja begitu Emang untuk, untuk mengasih kesempatan yang gak kuat-gak kuat Biar nanti Ya tadi tuh rodok linggo dilut Tapi ini gak keterlaluan Bukan linggo dilut Mentek lagi tangi Ya tapi kan Allah maha pengerti, maha pengampun, maha penyayang Situ ganjaran kabeh kan gitu ya Terus Ben imami ben kesel rapopong Kalau imami apian ganjaran ditudup Katanya begitu Habibnya bapaknya tuh kan kalau punya makan aja dibagi-bagi, punya tempat dibagi-bagi. Masuk ganjarnya lah raditum-tum, tidak mungkin itu. Anak-anak tuh mikirnya begitu, simpel tapi betul. Saya tuh ya mikir, masuk akuin, insya Allah meliput suargo ya, gitu. Terus saya punya turahan ganjaran. Masuk nggak saya tum, saya tum tak tum kocok-kocokku. Mana yang kira-kira masih kekurangan ganjaran? Dum ke sana Boleh, kalau oh, kita di surga minta apapun dikasih tuh, sama Allah. Nggak minta saya nggak mau aneh, aneh, saya cuma minta satu. Gusti tolong teman-teman saya masukkan surga semua. Gitu, jepok nang surga dewe apa penak? Di surga sendiri enak enggak? Oh pian ada aja di surga sendiri enggak enak kok. Minta ditemani Siti. Siti hawa enggak enak di surga sendiri saja, Mendan. Makanya ini bapak-bapak kalau di surga temannya banyak atau Pak, bidarinya sedikit atau banyak, Pak? Bapak kalau masuk surga, bidarinya banyak atau sedikit Bu, Ibu rela di madu? Tidak kabar buruk nanti di surga ibu gimana rela tidak rela bapak itu nanti punya dari banyak sekali sedangkan ibu punyanya cuma bapak kasihan deh lu Kok uri itu babe? Masuk saya punya cuma bapak? Ya oh, jelas, itulah bedanya pria dan wanita, wanita Ibu nanti punya bapak itu dibuat seperti punya seribu Karena satu itu bisa ngayomi segala-galanya Cuman bapak repotnya punya ibu merasa belum punya apa-apa Kan kurang aja ya, bu ya gitu pak ya tidak nanti ibu kalau udah masuk surga jadi bidadari yang lebih cantik dari semua bidadari yang yang ada yang lain itu cuma pembantu pembant pembantu pelayan sifatnya kalau ibu adalah pimpinan dari semuanya saya kalau nggak pakai begini jendongan ngantuk saya ngantuk ya harus ada dikit begini untuk mengalihkan otak sejenak kurang lima menit nanti kalau udah jam sembilan kurang satu menit jendongan gini ya tok, tok, tok, toc toc toc Tahu artinya apa itu? Uh, MOLOR tok-tok. Itu kalau debat capres itu loh Kalau tok tok waktunya ha? Habis ya nanti gitu ya tok, tok tok tok Kalau udah kurang satu menit Jadi kita nambah amal Soleh Ngajinya diperbanyak, sholatnya diperbanyak Terus apalagi yang diperbanyak Sodakoh Ramadan itu perbanyak soda Sodakoh Caranya gampang. Kalau kita pengurus masjid, ini yang makanya yang ngurusi masjid itu kalau Ramadan sebetulnya panen ganjaran. Tim sukses Lailatul Qadar yang paling tepat itu imam masjid dan pengurus masjid. Itu tim sukses Lailatul Qadar karena semua orang kalau Ramadan larinya ke masjid. Tomosjid, sehingga kalau masjid ini bisa ngelola bagus, dia akan bisa membuat tetangganya, dirinya, masyarakatnya dapat malam al-Qadar, sehingga bisa dikatakan target kami Ramadan ini Lailatul Qadar untuk seluruh warga. Itu kan luar biasa. Cuman saya belum ketemu masjid yang punya tulisan begitu. Pernah? jadi dengan masuk masjid ada tulisannya, "Target kami Ramadan ini Lailatul Qadar untuk seluruh warga." Pernah? Ada yang mau nyontoh di sini? Ya. ya, buat tulisan begitu, Lailatul Qadar untuk semua warga warga. Caranya bagaimana? Saya itu punya cita-cita sekarang belum bisa saya wujudkan. Tapi saya pengin nanti entah kapan bisa saya wujudkan. Jenengan bisa mulai dari sekarang. Saya punya cita-cita, saya itu pengin tinggal di satu kampung nantinya, nantinya, bukan sekarang ya. Nantinya, itu setiap malam, setiap malam makan malam sak kampung bersama. Wei Elok gak kira-kira? Hah? Tiap malam satu kampung makan malam bersama Sehingga tuh anak kecil-kecil Ibu-ibu, bapak-bapak itu makan malam bersama Lalu yang masak gimana? Luang saya ini pak RT-nya Yo tenang tuh Saya buat giliran masak hari ini Bu Joko, Bu Agus Bu Ari, ya kan? Giliran Terus berasnya dari siapa? Oh beras jangan khawatir Kita punya tim beras khusus Gak usah mikir beras Pokoknya mikir tinggal ma masak Perlengkapan sudah kita beli Untuk satu kampung Kalau tiap malam satu warga Makan bareng Walaupun itu cuma setengah jam kumpul bareng Ayam tentrem gak kampung itu Ayam ayam tentrem lah kita buat gitu kan belum bisa Nah buatlah di bulan suci Ramadan Ramadan kan bisa Atau mestinya buat satu kampung buka bareng gak kita seminggu sekali Mestinya bisa ya kalau kita pegang masjid, kita bi bisa, kita bisa ngomong untuk setiap hari ahad, seluruh warga, kami ajak untuk buka bersama di masjid semuanya. Kira-kira kalau dijalankan adem atau tidak adem itu? Adem ya, buka di masjid semua, semuanya. Nah, disitulah kesempatan masing-masing untuk memperbanyak soda. Soda kok, Bib, saya enggak punya uang. Ustaz enggak punya uang, Ki enggak punya uang. Kan punya tenaga, ngewangi, Ma. Masa ngewangi ngedum? Iya, ngewangi apa? Buatkan mi, minum, ngewangi bersih-bersih. Semua itu jadi soda? Soda kok bisa dijalankan? Saya pernah hadir di suatu tempat itu, satu kampung seminggu sekali buka bareng. Enggak di masjid di rumah jadi jalanan gini jadi digelar tuh kalau sore digelar itu ker gitu ya ibu-ibu udah jadi panitian ya bagian buat minum dilihat tuh satu kampung tuh semua buka ba? pak buka bareng begitu azan maghrib ke masjid semua habis makan minum semua ke mas ke masjid kemudian sholat ber berjamaah kenapa nggak di ditempatkan di masjid kan ada ibu-ibu yang lagi tidak so sholat ya yeah. sehingga anak-anak kecil tuh nggak buat ramainya masjid Karena kumpul di luar mas, masjid, waktunya sholat, yang sholat masuk masjid, yang berhalangan tidak ke masjid. Sasaran yang kedua, mungkin ada bapak-bapak yang tidak puasa, Iya, ada yang belum sok, sholat, mungkin ada remaja yang rodok beling biar kumpul semuanya, kalau diundang ke masjid belum tentu mau masuk masjid nah ketika rampung, selesai imamnya tinggal jalan ke masjid, gak usah ngajak orang-orang nanti orang akan sadar sendiri yang mau sholat ke masjid, sholat ke masjid yang gak sholat, tidak tersinggung tapi lama-lama juga akan sadar di diri maksud aku mangane melu sholat jadi ora melu nanti akhirnya etok-etok melu so sholat awalnya etok-etok, nanti lama-lama sungguh, sungguh, memang orang harus gitu, harus bertahap, harus pelan pelan-pelan, yang penting kita punya niat yang yang bagus, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, siapa yang ngasih makan saudaranya, ketika berbuka dia dapat pahalanya, ada yang nanya, saya enggak bisa ngasih makan orang, saya sendiri mau makan susah karena saya itu kalau buka dapatnya di masjid ada buka bersama di masjid, nah itu buka saya terus gimana caranya saya ngasih makan orang lain biar dapat pahala, gampang kalau saya jadi takmir masjid, Waktu buka sudah saya bagikan, misal begini ya, Kota Ani sudah dibagikan, saya akan ngomong kepada Semua yang hadir, tolong masing-masing Sekarang angkat bungkusannya, Angkat minumannya, Udah, silahkan Ditukarkan pada yang di sampingnya. Niatin jenengan hadiahkan Untuk temannya, Selesai, Berarti yang nukarkan itu dapat pahala memberi yang disamping. Yang disamping dapat pahala memberi yang disamping. Sehingga semuanya dapat pahala memberi berbuka. Sekaligus juga jadi orang yang menerima buka. Itulah yang bedakan antara orang yang berilmu sama orang yang belum berilmu bisa, enggak ada kata tidak, ya, ya, tidak ya, ya, bisa. Tetap kita bisa memberi orang, orang orang lain. Kemudian apalagi memperbanyak doa diajarkan oleh tok tok tok tok, tok, tok. ini kok ada tok tok tok tok bunyi di, di hati saya ya? tok tok, tok. lewat 4 menit <laughs> sudah lewat 4 menit. Dilanjutkan atau diteruskan? Om oh, pertanyaannya dilanjutkan atau diteruskan kok. Iya, <SILENCINATING> <SILENCINATING> yeah. ini apa namanya? yang yeah, yeah, yeah, biasa menemani saya Pak Seswanto di <SILENCINATING> <Aku ramai lumelu. SILENCINATING> <Pocok> sana <SILENCINATING> udah nglirik-nglirik. Aku ora melu-melu. Pojok sana udah nglirik-nglirik dia nih. Kalau sampai terlambatnya kebanyakan yang repot dia. Karena dia nanti yang bakal kebut-kebutan di di jalanan, ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Doakan aja nanti jalannya sepi, lancar, kalau rame semua minggir sendiri-sendiri gitu ya. Yeah kan bisa toh bisa gak ada yang tidak bisa dengan izin Allah semuanya bisa saya tambah nih yang penting lagi kita oleh Rasul diperintahkan untuk berbanyak membaca empat kalimat kata Rasul dua kalimat buat Allah ridho dua kalimat lagi pasti kalian butuhkan kalimat itu adalah kalimat syahadat kemudian istighfar minta surga berlindung dari sengsa api neraka disusun oleh para ulama jadi rangkaian doa an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alukal jannata Wa na'udzubika minan nar Ya kan? Ya, ya, ya. Itu dibaca tiga kali Terus dilanjutkan oleh doa yang diajarkan Nabi Kepada istri beliau, Sayyidatuna Aisyah Ketika Sayyidatuna Aisyah nanya Wahai kanjeng Nabi, kalau nanti saya ketemu Malam Al-Qadar, nah ini loh Yang saya katakan tadi, kita sudah dapat malam Al-Qadar Belum, jadi kalau dapat itu ketemu Ada rosonya gitu, makanya istri Nabi nanya Kalau saya ketemu malam Al-Qadar Apa yang harus saya minta? Saya minta apa? Karena itu malam yang luar biasa. Rasul mengatakan, "Kuli, ucapkanlah, mintalah pada Allah, Allahumma innaka 'afuwn tuhibbul 'afafa'fu 'anna atau faqfu anni." Kalau fa'fu 'anna kita niatkan untuk istri kita, suami kita, anak kita, teman-teman kita. Fa'fu anni untuk kita sendiri. Allahumma innaka 'afuwn tuhibbul 'afafa'fu 'anna Tiga kali ditutup ya karim. Dua doa ini digabungkan. Jadi kalau dibaca, Asyadu an la ilaha illallah astaghfirullah Nas'alukal jannata wa naudzubika bika minan nar Asyadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله Astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu fa anna Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Nah manfaatnya apa kalau kebetulan malam itu malam Al-Qadar, kita sudah baca doa yang Rasul ajarkan. Minta apa? Minta ampunan, minta surga, berlindung dari neraka. Otomatis yang dibagi di Ramadan, awalul rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitkun minanar, itu kita dapatkan dari doa ini. Minta rahmat dengan syahadat, dengan istighfar. Minta surga dengan minta sur surga. Berlindung dari neraka dengan berlindung dari neraka. Sebetulnya Ramadan itu sendiri kalau kita lihat hurufnya ro mim dot alif nun Ramadan awal rahmah awalnya rahmat rahmat itu rahmah huruf pertamanya adalah ro Ramadan huruf pertamanya ro wa ausa tuhu Ramadan huruf tengah-tengahnya mim kedua mim mim itu dari maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar terakhirnya bebas dari siksa api neraka alif dan nun itu artinya adalah pembebasan dari siksa api neraka jadi Ramadan dzalif nun dzamana bil Alif Nun itu singkatan dari Dhammanah <gambar> Biljannah Dijamin masuk surga Bebas dari siksa bin neraka Kalau bahasa Indonesia nya R-A-M-A-D-H-A-N R-A-Rahmat M-A-Maghfirah D-H-A-N Dihindarkan ancaman neraka Ini yang buat Habib Novol Ali itu sendiri <laughs> Ya Ramadan itu Nah tinggal kita mau apa enggak Kalau kita mau ya baca itu doa ter tersebut Penutup dari majlis malam hari ini Ada satu cerita kisah nyata Tolong jangan diceritakan orang lain ya Tapi ceritakan pada semuanya Ada kisah nyata Yang dialami sepupu saya sendiri Nak dulur saya Jadi nak dulur saya itu punya sahabat Sahabatnya mantan pemabuk dulunya hidupnya demikian mohon maaf, kalau mabuk gak seperti kebanyakan orang, orang sekarang ini mabuk cepat mati, kenapa? mabuknya gak berkelas, kelasnya kelas oplosan jadi keracunan mati, keracunan mati nah kalau temennya nak dulur saya ini, sahabatnya ini kalau mabuk, mabuknya berkelas, botolnya aja bagus, harganya, homernya minuman kerasnya itu berkelas, jadi kalau gak sempat obat, nanti kalau mati yang nerakanya berkelas karena biayanya lebih banyak kan ya berarti dosanya juga lebih lebih banyak Tapi Alhamdulillah Yang satu ini walaupun pemabuk Dia punya satu kebajikan yang susah ditiru orang lain Kebajikannya Nurut sama ibunya luar biasa Jadi disuruh apapun ibunya Hidupnya cuma ingin menyenangkan ibunya Nah berkah dia menyenangkan ibunya itu Sama Allah dikasih hidayah Sehingga bisa ber bertobat Nah beberapa hari sebelum Beberapa bulan lah sebelum Ramadan Dia bertobat Waktu Ramadan Naik motor sama nak dulur saya Boncengken ceng, ya. Ya, ya, ya. Dengan motornya dia jelek yeah. Tapi ngampiri nak dulur saya gitu Ayu, Ayo, ayo, uh, ayo ngabuburit, Muter-muter, ayo. Ayo, ayo, ayo Habis ada nasar tuh ya, keluar Keluar ke desa, cari biasa Es degan atau es belewah gitu kan Nanti dibawa pulang untuk berbuka Nah, nanya sama nak dulur saya Bib, ini kalau Ramadan-Romadon Gini sambil naik motor, enaknya kita baca apa? dikasih tahu sama nak dulur saya. Baca itu, asyhadu an la illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Areh, sambil naik motor baca nih orang dua ini kan. Yang naik motor di depan, yang mantan pemabuk sama nak dulur saya ini. Asyhadu an la illallah terus. Lihat masjid, mampir, parkir. Mau sholat, asar berjamaah. Nah, nak dulur saya kelihatannya ke toilet dulu kalau enggak salah tapi kalau yang temannya mantan pemabuk ini wudhu langsung ke tempat so, sholat sholat disitu Allahu Akbar sholat tahiyatul masjid sholat sunnah nah kebetulan ketika anak dulur saya wudhu diteriakin sama masyarakat yang ada di masjid pak pak mas mas temennya nak dulur saya kaget ada apa kok bilang temennya lari ke dalam gitu, dilihat ternyata sahabatnya tadi ketika Allahu Akbar, baru baca mungkin Al-Fatihah atau apa sedikit ya, terus terjatuh terus terjatuh ternyata meninggal dunia ternyata meninggal dunia, dapat Husnul Khotimah mantan pemabuk ya meninggal di masjid Ramadan sebelum sholat asar dia sholat tahiyatul masjid dalam kondisi puasa dalam sholat ini biasa atau luar biasa berkat apa tadi selain berkat tabu <dengan> bukan berkat maaf bu berkat dia begitu sama orang tuanya dan juga berkat baca doa tersebut ya Syahadat, istighfar, minta surga Berlindung dari neraka, neraka Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Dikabulkan oleh Allah Jangan khawatir, amalkan doa ini Semoga jaringan habis baca enggak langsung meninggal dunia ya, InsyaAllah kita panjang umur Itu kok ngepasi ajalnya mau datang Dapatnya husnul khotimah Maksudnya, ini doa Kalau dibaca, membawa kita ke arah Husnul khotimah Dan itu juga membawa kita mendapatkan Malam Al-Qadab Cukup jelas? Jelas, jelas, jelas, jelas ya. Sekarang udah 21 lewat 15 menit. Ya, yeah. yeah, yeah, yeah. betul ya. Yeah, yeah, yeah. Kurang lebih, pas atau kurang lebih? Kurang lebih. Coba jam saya kurang lebih atau pas? Karena di sini terjadi perbedaan jam di antara para pemilik jam. Ya, yeah, yeah, yeah. jangan percaya sama jamnya Pak Agus yang di dalam itu jam sekolah. <laughs> ya. Yeah. 21.13 jadi saya hafaskan 2 menit ya nah yang 2 menit saya mau nambahkan dikit aja Himbauan dari saya saya itu buat seruan Pilpres, untuk Pilpres 2018 seruan dari saya dan teman-teman saya satu, hendaknya kalau jadi ustad kita yang netral seperti TNI dan Polri Jangan ngajak jamaah pengajian untuk milih salah satu calon Kecuali ngajak muridnya sendiri Sebab kalau di masjid, di musholah, di pengajian Itu muridnya banyak orang Banyak yang punya guru Hargai pendapat orang lain Pendapat setiap anak bangsa ini harus kita hargai Dan siapapun yang punya pilihan semuanya itu adalah Baik jangan jelek-jelekkan pilihan orang orang lain Rukun itu lebih kita utamakan Calon presiden kalau udah jadi presiden saya jamin ngapunten ya presiden yang jadi siapapun nanti kalau jenengan meninggal dilayat, enggak? dilihat ndak? Tidak dilihat, tidak kan? Tidak dilihat, dilihat. Dilihat, dilihat, dilihat. Kalau jenengan sakit dicinguk? Tidak. Kira-kira denger ndak kalau jenengan sakit? Tidak. Yang kira-kira denger siapa? Tunggu jenengan. Siapa lagi? sahabat-sahabat teman betul kan? jangan sampai gara-gara yang nggak dengar nggak dengar tadi kita kelangan kon konco gara-gara nggak dengar kita kelangan tong tong gara-gara orang-orang nggak dengar kita tadi kita kelangan tu du dulu kita tetap dukung siapapun presidennya tapi yang lebih kita utamakan tetangga ki kita temen kita sahabat kita murid kita guru-guru ki kita bareng-bareng pilihannya apapun singrukun jangan saling bermu Suhan, itu satu. Nomor dua, tolong jangan sampai jadi golput. Ya, entah mahasiswa, entah mahasiswi, entah kita sebagai masyarakat yang hidup di negara ini, jangan ada yang gol, golput. Walaupun tidak menyenangkan, misalnya bagi yang golput ya, loh, stop. dua duanya saya nggak cocok kok. Ya udahlah, kalau nggak cocok sama dua-duanya, cocoklah sama, sama hukumnya negara ini. Hukum negara ini memerintahkan kita jangan jadi gol, golput, agar. Pemilunya jalannya sub, Srup, sukses. sukses, ya enak, engak enak asmilio salah siji lah gitulah. Terus walaupun eto-etoh milih kalau merem rakyat an senget simbo pilih. Ya. Kamu milih siapa? Boh, aku golongan merem. Gak apa -apa, udah. Golongan ma, merem. Tak apa-apa sudah. Golongan merem, rawuh senget tak ceblos opo ya. Golongan merem, meleset boh kenal orang ngerti. Insya Allah keno, gitu. Yang penting nyoblos, jangan sampai tidak nyob, nyoblos. Jangan sampai angka golputing tinggi, ya biar golputnya rendah. Ini tolong disampaikan pada yang lain ya, disadarkan di masyarakat kita. Saya ngeri kalau lihat TV sekarang, berita koran, berita radio apapun itu kok kelihatannya podongompori masyarakat ini. Iya, memprovokasi masyarakat untuk saling membenci satu dengan yang, yang lain. Jangan ikut-ikutan ya bu ya. Gioni saja. Uh, polai wongoi kayu gunuto yo. Sa no gitu kan? Ya kita jadi yang waras saja ya. Kita anggap yang begitu-begitu tidak wa waras. Jelas? Apa yang jelas? akhir, jadi bapak kalau mau nikah lagi kesempatannya bulan suci Ramadan. <laughs> yeah. Kaget ini, ini nih pernyataan tidak terduga ini kan ya. Biar jenengan pulangnya melek gitu loh bu. Iya, nggak kesandung, nggak kepas. Jangan seperti saya. Saya so, ini jam setengah empat mampir di apa namanya pom bensin mau ke toilet tidak turun dari mobil. Guaga gitu turun dari mobil. Guaga. Ada kalem cilik depan saya nggak ketoan keplegong, jelungup saya itu. <laughs> jelunguk gitu, lu dah sudah sarungnya akhirnya kena got semua gitu kan, saya batin, oh, yuk ya pantas makanya orang bangun tidur itu nggak boleh langsung apa namanya mencolot ya, walaupun kita ijek seger nom gitu, wah rumongso nom itu kualat saya, kualat sama rumongso nom nom seger gitu ya, nggak seperti orang tua jualan waga, dengar cetok kalian di rakyatan, belum gitu, lah murid saya itu saya bungoi, saya bungoi, Eh ada kalian hati-hati, tambah tabangaka Luh, luh. Ini Ustadznya kok diguyoni gitu ya. Tambah diguyoni ketawa dia kepinggel kok abis besok kedunguk begitu. <laughs> oh, kalau saya sama teman-teman kan biasa nyantai. Pokoknya nanti pulang hati-hati karena ini kan malam ya. Malam biar seger pulangnya makanya saya kasih guyon dikit apa ya? Nah, terakhirnya terakhir. Tolong dicatat dari sekarang. 9 Agustus 9 Agustus ba'dal Isya saya undang semuanya ke Solo ke pelataran Masjid Agung Surakarta, Ba'dal Isyak 9 Agustus, hari Sabtu malam, Minggu. Itu yang sudah bersedia hadir, Insya Allah kurang lebih ada sekitar 30 ribu teman dari Malang. Ya, saya kemarin ke Malang itu sudah bersedia hadir, bis-bis pariwisata katanya, di Malang, kota kota Malang dan sekitarnya, bis pariwisata itu nyari udah habis untuk 9 Agustus. Nah, saya ingin Jogja juga begitu. maksudnya, gak ya, ya. kita ngerong bis, tulung bis di Onos yang Teguh Jogja gitu loh ya omong saya kan juga sudah sering kesini gantian ya bu ya iya ngerasakan kumpul bareng, kemarin dulu kan 1150 penabur rebana itu nuansanya eh, bagus nah saya pengen nanti kalau bisa saya mengumpulkan sekitar 5000 penabur rebana, dari mana kurang sebulan setengah, ini belum saya proses, kira-kira bisa pandang wallahu aalam. yang penting kita jalan usaha saya gak mau janji kenapa-apa. Nanti kalau ternyata gak dapat 5 ribu, saya tinggal ngomong, ngapun ten niatnya 5 ribu, dapetnya 200. Gak jadi masalah kan ya? Yang penting kan kita sungguh-sungguh. Tapi yang jelas, 1.150 penabuh rebana yang kemarin ikut, itu siap untuk hadir, meramekan lagi. Dari Malang juga sudah siap banyak yang mau daftar ikut, ikut bawa rebananya. nya Dari 30 ribu itu, ya entah berapa yang pakai rebana, saya gak tahu. Yang jelas ada 30 ribu orang. Semoga manfaat. Mohon maaf, mari kita Bersama-sama berdoa ya Tolong tirukan saya Termasuk yang di dalam semua ya Semua yang di dalam tirukan saya <coughs> Siap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا حولا Wala kuwata Illa billah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tolonglah kami Tolonglah kami Ya Allah Kami bersaksi Tiada Tuhan kecuali engkau Dan kami bersaksi Baginda Muhammad Adalah Rasulmu Ya Allah Hanya kepadamu lah Hamba memohon pertolongan Hanya kepadamu lah Hamba mengabdi Hanya kepada-Mu lah Hamba berserah diri Ya Allah Hamba melepaskan diri Dari semua ikatan Perjanjian Kepada selain-Mu Ya Allah tolong sembuhkan hamba ya allah tolong sehatkan hamba ya allah tolong kayakan hamba ya allah tolong kuatkan hamba ya allah tolong selamatkan hamba ya allah ya allah Ya Allah Berilah hamba Kedua orang tua hamba Pasangan hidup hamba Anak keturunan hamba Sahabat dan teman hamba Laylatul Qadar Laylatul Qadar Laylatul Qadar, Laylatul qadar. Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Rahmati kami Ya Allah Panjangkan usia kami Dalam kebaikan Kenikmatan Ketaatan Kekayaan Kesehatan Keridoan Ya Allah Akhiri usia kami Kelak Dengan husnul khatimah Wasallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbi alamirrahmanirrahim ya kan ubudu ya kan nasta'ayin adina surah paul mustaqim surah ta'ladhina anum ta'anihim mengayirin mengutubi alihim amin terima kasih mohon maaf semoga barogah dan manfaat saya minta maaf ya mau Ramadan semua salah saya tolong dimaafkan Wallahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh